Radio Muslim Yogyakarta Membunyikan akhidat Berdapatkan syurga Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat pendengar Radio Muslim Dimanapun anda berada Rahim wa rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita kembali berjumpa Dalam pembahasan buku fikih Kesehatan Kontemporer Terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh Dr. Rayhanul Bahrain dan kita akan uh, masih meneruskan pembahasan di bab yang ke tiga, ya, pembahasan yang cukup panjang dalam buku ini, ya, yang membahas tentang uh, pikih puasa kontemporer. dan kita kemarin telah menyelesaikan uh, pembahasan mengenai uh, yang terkait dengan Rokok dan juga yang terkait dengan bagaimana menjadikan Ramadan sebagai momen untuk berhenti merokok dan insyaallah ya kita malam hari ini telah memasuki malam ke-21 ya malam terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan malam puncak dari Ramadan ya momen yang sepertiga terakhir Ya, di sana disyariatkan, mulai di, disyariatkan, dianjurkan untuk etika dan juga kita disunahkan untuk memburu malam-malam layak lukader. Para pendengar radio muslim di malam-malam anda berada, mari kita sama-sama meningkatkan semangat kita untuk memburu malam layak lukader. Dengan tetap konsisten melaksanakan solat malam, solat rawrawi, ya, barang siapa, ya, sebagaimana dikatakan eh, kalau tidak salah sahabat Abdul Mas'ud siapapun yang melaksanakan salat sepanjang tahun salat malam maka dia pasti mendapatkan itu kodr. namun maksud beliau adalah memotivasi kita untuk terus semangat beribadah ya kita semangat terutama di malam-malam ganjil Ramadan namun semangat itu tetap kita jaga ketika nanti selesai di liburan di luar bulan Ramadan pada mendengar ada muslim di mana anda berada di pembahasan berikutnya ya pembahasan terakhir dari bab 3 di buku ini ya adalah pembahasan yang diawali dengan e, hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, yang perlu diperhatikan, ya, yang pertama adalah bagaimana e, kalau seandainya itu terjadi di siang hari, ya, e, di bulan Ramadan, maka hukumannya cukup berat. Kafarohnya adalah membebaskan satu orang budak, di mana budak di zaman ini sangat-sangat-sangat sulit sekali didapatkan. Jika tidak bisa membebaskan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, ya, tidak boleh terputus. Kalau terputus, harus ulang, -ulang dari awal lagi. Ya. Kalau tidak mampu juga, ya, baru boleh e, memberi makan 60 orang miskin. Dan itu orang yang mampu mempunyai harta untuk membayar itu. Jika misalnya terjadi ini, ya, maka terjadi e, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan maka puasanya batal, ya, dan wajib membayar kafalah menurut pendapat yang terkuat hanya suamiya saja dan yang apa namanya puasa yang batal itu wajib dikodok selain wajib kodok ternyata e, harus juga membayar kafaran dua bulan berturut-turut ini ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dalam hadis yang panjang suatu ketika kami pernah duduk di dekat Nabi saw kemudian datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi saw lalu dia berkatakan ya Rasulullah ya dia berkata kepada kepada nabi e, ya rasulullah hadak celakalah aku kemudian nabi saw berkata mana apa yang terjadi padamu gitu terus kata beliau wakwak tu ada meratih wanasmahim wa aku menghubungi istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa maka rasulullah saw bersabda halteji durokobatentu tikuha apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu bebaskan tak kalahlah aku tidak punya kau ada kahal tes tatu yang orang Sanggup dua puasa dua bulan berturut-turut? Dia jawab tidak. Kemudian tanya lagi. Kahal tajiudu itu masih tinamiskinan? Bisa ngasih makan 60 orang miskin? Dia bilang tidak. Kau ada fakta tentang Nabi SAW? Kemudian Nabi terdiam sesaat. Kemudian babi na nahu ada dari kauti Nabi SAW diarokin fiha tamr uh, walaroku almiktal. Ya. Kemudian tak lama ketika mereka uh, terdiam sallallahu Rasulullah wasallam ada orang yang uh, apa namanya uh, memberi satu wadah yang berisi kurma ya. Kemudian Rasulullah SAW ber bertanya, "Aida sa'il mana laki-laki tadi yang bertanya?" Faqala ana, "Ini saya ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Khudhha fa tasaddaq bi." Silakan ambil ini sedekahkan untuk 60 orang miskin ya. Faqala ar uh, kemudian laki-laki tersebut minni, ya dia bertanya apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah kemudian dia lanjutkan wallahi ma la baytaiha yuridu al ya. baytin, ahli baitin afkaru ahli baiti ya maksudnya ditanya apakah ini saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari saya Kemudian dia berkata demi Allah ya Rasulullah tidak ada yang lebih miskin Dari ujung timur hingga ujung barat kota Madinah Daripada keluargaku. Artinya dia yang paling miskin Kemudian Rasulullah s.a.w. ya tertawa sampai terlihat gigi taringnya ya Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda apa imhu ahlak silahkan beri makan eh, kepada keluargamu Dan yang kedua ke ya yang terkait dengan ini Ketika syafar dan tidak puasa apakah boleh ya Apakah boleh bagi suami dan istri berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan? Ya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang hukumnya ya. Ketika dia memang satunya safar, musafir ya. Kemudian e, buka puasa ternyata ya. Lalu kemudian ia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Lalu kemudian e, dijawab oleh Syekh bin Baz ya wajib bagi mereka yang melakukan e, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan untuk berpuasa sebagai kafaroh, yaitu sebagaimana kafaroh vihar ya. dan wajib bagi uh, mereka untuk mengkodok puasa saat itu jadi totalnya ada satu hari yang dikodok karena batal dan ada dua bulan berturut-turut yang harus dibayar kafaroh, dan wajib bertobat kepada Allah Subhanahu atas apa yang terjadi Adapun jika dia musafir atau sedang sakit yang sakitnya membolehkan berbuka maka tidak ada kafaroh, serta tidak ada masalah baginya, kalau seandainya dia berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan ia wajib mengkhotob puasa pada hari itu saja, karena orang yang sakit dan musafir boleh berbuka, ya. Baik itu dengan jima sekalipun ataupun dengan makan minum yang bisa membatalkan puasanya. Sehingga ya. E, dan bagaimana seorang wanita? Ya, hukum wanita sebagaimana laki-laki. Jika puasa tersebut wajib, ya maka e, wajib untuk membayar kafalah dan khotobnya. Namun jika sedang safar, ya. Kalau sedang sakit, ya, kesusahan untuk berpuasa, maka tidak ada kafarong. Ya, kalau seandainya terjadi hubungan badan di siang hari, bulan Ramadan. Ya, mungkin kalau orang sakit, sangat tidak kita bayangkan bagaimana orang sakit punya energi untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Namun, orang-orang syafar, ya, mungkin ketika ia telah berbuka, kemudian mendapatkan energi, ya, sehingga mungkin timbul syahwannya ketika melihat istrinya, maka Mungkin-mungkin saja. ya. Namun ketika statusnya sudah tidak terkena kewajiban karena dia mendapatkan raksa. Maka ketika dia berhubungan setelah itu. E, di sini dijelaskan oleh Syubin Bas. E, tidak terkena kefaroh jima di bulan di siang hari di bulan Ramadan. Karena sah bagi dia untuk berbuka dengan apa saja. ya Yang selama hal itu halal. Di antaranya adalah jima. Karena dalam satu riwayat. Pernah e, sahabat Ibnu Umar itu berbuka puasa dengan berhubungan bersama istrinya. Kemudian yang ketiga, sahabat pendengar ada muslim di mana anda berada, tetap sah puasa ketika waktu subuh sudah masuk ya dan masih dalam keadaan junub ya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiallahu anha, kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Yudriku hulfa jeru fi ramadhan wahwajunub". Rasulullah saw pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub ya, mino kairih hulum bukan junubnya karena membebasa, tapi karena berhubungan suami istri. E fayadhasinu wa yasum. Kemudian setelah itu setelah waktu fajar tiba, ya beliau tetap tinggal mandi lalu kemudian tetap berpuasa. Ya, sehingga kalau seandainya baru sempat mandi pagi ya, artinya harus mendahulukan sahur terlebih dahulu ya, baru kemudian masuk waktu subuh namun dalam keadaan junub ya. Maka tinggal langsung mandi salat subuh selesai. Lanjutkan pu puasanya. Kemudian yang keempat, ketika berhubungan suami istri di waktu sahur, kemudian terdengar azhar, maka wajib menghentikannya saat itu juga dan puasanya sah, tidak batal. Dalam uh, al-Majmu' syarah al-Muhazab Imam Nawawi berkata, uh, jika telah terbit fajar masuk waktu subuh sedang ia dalam keadaan uh, berjima maka ia langsung menghentikannya saat itu juga dan puasanya tetap sah. Yang kelima terkena, uh, berkenaan dengan hal ini, uh, bagi seorang suami boleh mencubu istrinya, ya perzinaan ataupun apapun itu asalkan ia mampu menahan dirinya agar tidak melakukan hubungan suami istri. Jika keluar madzi pun ya maka ini perlu dimaafkan ya, menurut pendapat maksudnya ini masih ma'fu ya menurut pendapat yang terkuat karena madzi itu di luar kemampuannya. Lain dengan halnya mani ya itu masih bisa menahannya. Ya tetapi jika tidak mampu menahan maka sebaiknya tidak uh, mencumbu istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah SAW Uh, pernah ya, mencium istrinya ya, dalam keadaan ia berpuasa ya, dan uh, wakilna amlak kakum lir, lirbihi ya, ya, beliau melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya ya, di seluruh Bukhari dan muslim. Yang keenam, cara medis berhubungan badan suami istri merupakan suatu kebutuhan primer yang menyihatkan baik secara fisik maupun mental. Ya, tentu meskipun ketika masuk bulan Ramadan tentu kita tidak e, apa namanya yang sudah berhubu, apa memiliki suami istri tidak meninggalkan secara total hubungan suami istri di bulan Ramadan karena merupakan sumber munculnya hormon endorfin ya hormon kebaikan keluar dari tubuh kita ya bahkan ulama menjelaskan bahwa hubungan suami istri adalah e, yang sah itu yang paling disukai oleh para nabi dan orang-orang soleh. karena memang bermanfaat bagi tubuh dan menenangkan jiwa serta pikiran ya Sebagaimana Rasulullah SAW juga tetap melakukan hubungan suami istri ketika bulan Ramadan ya sehingga meninggalkan total berhubungan badan selama bulan Ramadan yaitu tidak di- dihancurkan. Ya. Yang ke berikutnya ke-8, berhubungan suami istri bisa diatur waktunya tentu setelah malam hari setelah taraweh dan sebelum eh, sahur yang menjelang sahur yang jelas masih bisa menyisakan waktu yang cukup untuk eh, sahur, ya tentu. E, apa dilakukan dengan waktu durasi yang lebih cepat ya karena e, menimbang ya, intinya e, sebab apa hubungan suami istri itu adalah e, untuk e, menyalurkan respon emosi dan mencerahkan kasih sayang ya tidak sekedar pertukaran energi fisik saja tapi yang penting bisa e, sedikit tapi berkualitas cepat tapi ber, berkualitas dan disarankan juga tetap makanan-makanan yang bergizi minuman cairan Bapak minum minuman yang cukup ya dan juga disarankan juga olahraga. Dan tentu kita di e, apa namanya e, di di di anjurkan ya apalagi yang keluhan energi banyak ya semacam hubungan suami istri atau yang ketika berpuasa tetap harus melakukan pekerjaan yang berat misalnya ahli bangunan nah itu harus Mengkonsumsi makanan yang gizinya yang cukup ya cairan yang cukup dan olahraga sehingga bagaimana juga, juga seseorang yang berpuasa tetap asupan cairannya 1,5-2 liter nah, itu eh, artinya masih tetap 8 gelas sehari bisa diatur ya mulai dari berbuka segelas kemudian setelah sholat maghrib segelas sebelum sholat isya atau setelah sholat isya segelas ketika setelah sholat tarawih sholat tarawih segelas kemudian sebelum tidur satu gelas sudah 5, 5 gelas dan kemudian ketika bangun pagi menjelang sahur Pangun pagi satu gelas lagi, kemudian ketika sahur selesai sahur satu gelas lagi, dan ketika menunggu azan subuh ya satu gelas lagi. sehingga totalnya pas delapan gelas dan bisa diatur durasi waktunya, tidak harus seperti itu sehingga kesimpulannya tetap dilakukan ya bagi suami istri hubungan sebagaimana biasanya ya, namun tetap e, memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan tidak meninggalkannya secara to, total. Kemudian Uh, yang berikutnya terkait nafir basah keluar mandi dan keluar mati keluar wadi ketika puasa. Uh, tadi kita sebutkan ya sebelumnya di pembahasan hubungan suami istri yang terkait dengan puasa ramadan, bagaimana yang keluar adalah mati itu pendapat yang terkuat tidak membatalkan puasa. Kan di sini dijelaskan oleh beliau Dr Hanur Bahrain istilah-istilah tersebut ya yang pertama uh, mandi ini diketahui oleh banyak orang maka hukumnya Suci, bukan najis, dengan ciri-cirinya keluar dengan syahwan. Kemudian setelah keluar, badan menjadi lemas atau rileks. Warnanya putih dan ada kekuningannya. Ya, tebal dan tidak tipis atau fragile. Yang kelima, keluarnya dengan memancar uh, atau muncet dan beberapa kali pancaran. Dan baunya seperti main kurma atau bau adonan uh, roti. Ya. Atau uh, lebih sering disebut kalau di tempat kita bau seperti bunga akasia. Ya, dan kalau dia mengering seperti keringnya putih telur, sementara Mahdi ini yang agak sulit dibedakan dengan Mahdi nah dan hukumnya Mahdi adalah Najis, ya, dan dia cairanya sifatnya tipis, ya tapi agak kental, transparan tidak berwarna ya. dan ini keluar ketika Syahwat sedang memuncaknya <tuh> kemudian yang terakhir adalah Wadi, Wadi jarang diketahui oleh orang umum, ya Wadi juga najis yang dia keluar setelah kencing dan tidak kental, warnanya putih tebal, menyerupai kencing dalam ketebalan, nah, namun dia berbeda dalam kekeruhan dan baunya. Berkenaan dengan mimpi basah ketika puasa, maka puasanya tidak batal, ya, karena e, jelas mimpi-mimpi basah itu bukan kehendak dari dirinya, ya. sehingga di dalam hal ini fatwa Aljunied ada imam mengatakan barang siapa yang mimpi basah sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, berihram haji atau umrah maka tidak ada dosa atau kafarah baginya dan tidak berpengaruh terhadap puasa haji dan umrahnya. Namun yang wajib bagi dirinya adalah mandi junub ya ketika mandi tersebut telah keluar. Sehingga apabila mandi tersebut keluar ketika uh, berpuasa ya uh, secara tidak sengaja uh, apa namanya? karena uh, Mimpi basah maka dia tidak perlu membatalkan puasanya dan tetap lanjutkannya namun segera mandi wajib. Ya berikutnya, eh, bagaimana keluar mandi ketika puasa? Karena ingin melampiaskan syahwatnya, ya. Maka pendapat yang terkuat adalah membatalkan puasanya, karena hakikat puasa adalah meninggalkan syahwat. Ya, Syaikh eh, Muhamad bin Syaikh Muhamad bin Syaikh Muhamad bin Syaikh Melakukan sebab keluarnya mani merupakan Pembatalkan puasa seperti berjima, mencium Cubu atau melihat wanita berulang-ulang Kemudian keluar mani maka puasanya Batal Adapun jika tidak ada keinginan sebagaimana Bahasa ya dan keluar sendiri Maka tidak membatalkan puasa Dan ini yang tadi dijelaskan uh, Oleh uh, Apa namanya fatwa al-jenah Al-jenah ada iman Adapun ketika yang keluar Adalah madi ya, Cairan bening yang tidak sekental mani dan dia e, keluar ketika syahwat sedang meningkat maka ini tidak membatalkan puasa ya Ibnu Qudamah berkata Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa keluarnya madzi tidak membatalkan puasa secara mutlak baik e, dengan cara apapun ya insyaallah yang keluar adalah madzi dan Syaibab menjelaskan keluarnya madzi tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama baik apakah Sebabnya karena mencium istri ataupun hal yang lainnya yang bisa membagikan syahwan dan keluarnya ter yang terakhir adalah keluarnya wadi ketika berpuasa maka ini juga tidak membatalkan puasa ya, yang dia keluar cairan yang uh, apa apa namanya uh, wadi adalah cairan yang keluar setelah kencing biasa dan tidak uh, cairannya tidak kental namun berwarna putih tebal ya, mirip kencing dan ini sedikit dirasakan uh, apa keluar setelah kencing ya, dan tidak ada tanpa rasa nikmat keluarnya ya ya jadi dia bukan mani dan bukan wa bukan wadi ya ini adalah wadi ya tidak batal puasanya tidak ada kewajiban mandi junub ya yang jadi kewajibannya adalah istinja dan wudu ya cukup membersihkan saja dan kalau mau sholat ya tinggal ber berwudu ya sehingga kesimpulannya mimpi basah tidak membatalkan puasa eh, namun kalau mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara apapun itu membatalkan puasa kalau dengan cara cimak maka kafarohnya berat sekali dan keluarnya madi dan wadi tidak membatalkan puasa. Pada pendengar ada muslim di mana mabur anda berada pembahasan yang terkait dalam pembahasan lain-lain di e, apa namanya dalam e, dalam bab yang ketiga ini terkait vaksinasi bagi anak-anak di bulan Ramadan. ya di bulan Ramadan. ya kita masih ingat ya e, pernah terjadi wabah difteri ya di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu, ya. Kemudian pemerintah gencar melakukan vaksinasi di daerah-daerah yang diperkirakan e, beresiko muncul wabah difteri di sana. Dan itu terjadi di bulan Ramadan ya, e, dekat dengan bulan Ramadan dan dipas bisa dipastikan program tersebut akan kena di bulan Ramadan Sehingga perlu e, butuh fatwa, ya, fatwa yang cukup tepat dijadikan pertimbangan atau apa terkait bolehnya vaksinasi dan suntikan selama puasa dan hal tersebut tidak membutuhkan puasa dari Al-Lajna Adhaimah menjelaskan ya, terkait uh, adanya pertanyaan dari sekolah di daerah Riyadh Arab Saudi Ya kami ingin menanyakan kepada ulama Al-Lajna Adhaimah bahwasannya bagian kesehatan sekolah akan mengadakan vaksinasi kepada para siswa SD dan SMP untuk mencegah penyakit meningitis sebagaimana juga vaksinasi persiapan yang dilakukan bagi Jamaah Haji di tahun ini Ya ketika Awal vaksin meningitis mulai diwajibkan, diharuskan bagi orang yang berpergian ke Arab Saudi, terutama orang yang berangkat haji. Kami mengharapkan kepada para ulama faidah ilmu dari antum semuanya, apakah mungkin dilaksanakan tersebut vaksinasi tersebut selama bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dan apa dampak vaksin tersebut terhadap puasanya para siswa, apakah batal atau di? tidak setelah mempelajari hal tersebut maka jika ada imam memberikan jawaban tidak ada masalah ya dan tidak jika jika mudah dilakukan vaksinasi tersebut pada malam hari maka ini dilakukan ya ya di sini beliau dr Rehan memberikan catatan ya pertanyaan batal tidaknya ya jika dilakukan vaksinasi mungkin berkaitan dengan hukum suntikan apakah membatalkan puasa atau tidak maka ini dirinci tentu sebagaimana pembahasan yang di, pernah dibahas ya kalau isinya Sumber makanan, sumber energi yang menggantikan makanan, ya maka batal. Namun kalau ya, semacam vaksin, obat anti nyeri, maka tidak membatalkan puasa. Terkait masalah imunisasi, ya tentu ini mengundang pro dan kontra tentunya. Ya. Eh, beliau, Dr. Rehan sendiri telah memiliki buku terkait eh, pembahasan vaksinasi, Mubah dan Boleh. Ya. Begitu juga rekan beliau, ya, eh, Dr. Muhammad Syekonin Hakim, dosen FKUGM ya juga memiliki buku yang baik yang bagus terkait ini ya silahkan berdua ke ke sana ya kemudian yang ketiga uh, ya uh, beliau memiliki buku yang menulis mengumpulkan fakta-fakta ulama yang ahli di bidangnya sehingga silahkan melakukan vaksinasi di bulan Ramadan ya mubah dan tidak membatalkan puasa karena isi vaksin bukanlah energi ya namun semacam uh, apa namanya materi ya cairan yang di sana terdapat kandungan-kandungan uh, yang akan memicu munculnya respon imun untuk uh, menghadapi penyakit yang lebih berat baik itu virus yang telah dilemahkan ataupun materi dari virus yang sudah dimatikan dan di akhir ya beliau tutup pembahasan di bab yang ketiga bagaimana agar amalan puasa kita tidak sia-sia ya di sini ya uh, beliau Ingatkan kepada kita semua uh, Tentang bagaimana Kiat-kiat supaya kita puasa kita Tidaklah sia-sia InsyaAllah akan kita bahas Akan kita sampaikan sebelum masuk Di pembahasan kebab Yang keempat yaitu panduan ibadah bagi orang Sakit selama bulan Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh